アサロマレイコマロハマトロヘーバーカートアレイコマサムラアムアラーム。アイ Semoga Allah yang menyaksikan pertemuan ini Di hari pertama sekolah ini benar-benar Mengaruniakan kepada kita Tekad yang sangat kuat Untuk menjadi hamba Yang disukai oleh Allah SWT Lihatlah dalam memanah Yang pertama kali harus dilihat adalah target Memanah tanpa target Maka anak panah akan berhamburan sia-sia Maka adik-adik yang sekarang sekolah harus jelas dulu Apa targetnya sekolah ini Yang kedua Di dalam memanah Seseorang bisa tepat sasaran Kalau dia selalu fokus kepada target Satu apa Target dua fokus satu target tanpa target memanah tidak akan pernah berhasil. Akan sia-sia manusia tanpa target, maka hidupnya akan banyak sia-sia. Waktunya akan terbuang sia-sia, semua kemampuannya terbuang sia-sia. Yang kedua adalah fokus. Walaupun ada target, tapi kalau tidak fokus kepada target, maka tidak akan kena. Kita punya target, tapi tidak fokus, maka tidak akan juga bisa berprestasi. Yang ketiga adalah disiplin. Disiplin apa? Disiplin belajar, disiplin berlatih supaya bisa tetap memanah dengan cara yang tepat dan punya kemampuan meningkat dari waktu ke waktu pemanah yang pertama boleh jadi jauh dari sasaran tapi kalau dia disiplin berlatih nanti sekujur tubuhnya matanya, otaknya tangannya, ototnya, hatinya akan terlatih sehingga bisa mudah mencapai sasaran berkah dari disiplin Semua kesuksesan memerlukan perjuangan dan pengorbanan Tidak ada satupun orang sukses tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan Rasulullah SAW sukses? Sukses tidak? Apakah beliau berjuang? Apakah beliau berkorban? t i a ada henti Jadi nikmat bagi kita di dunia ini bukan hasil ...tapi kenikmatan bagi kita adalah menikmati proses. Contoh, membuat menggoreng makanan. Membuat makanan itu cukup lama waktunya, tapi memakannya hanya sebentar. Kalau target kita hanya menikmati makanan sebentar. Tapi kalau targetnya adalah menikmati proses... Maka semua yang dilakukan bisa jadi kenikmatan a d i k a d a kita tidak tahu panjang umur atau tidak Kalau targetnya hanya jadi dapat gelar Boleh jadi ketika Dewi sudah meninggal Berarti tidak dapat apa-apa Tapi kalau target kita menikmati proses belajar mengajar Menikmati perjuangan mencari ilmu Semuanya jadi amal Kita tidak panjang umur, semuanya sudah jadi amal. Jelas, ibu-ibu hamil melahirkan, menyusui, mengurus anak, dan tidak tahu anak ini berapa lama umurnya. Kalau hanya menunggu ingin anak berhasil, jadi sarjana, padahal umurnya di sisi Allah hanya tujuh belas tahun, maka tujuh belas tahun tidak dinikmati, harusnya menikmati proses. Nikmati perjuangan, nikmati pengorbanan, nikmati latihan, nikmati belajar Sedangkan hasil itu adalah bonus dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena yang kita bawa bukan hasilnya, tapi prosesnya Niatnya lurus, caranya benar, maka semuanya jadi amal soleh Paham adik-adik sekalian? Siapa Mana suaranya? Siapa Bagus, Alhamdulillah Jadi kalau misalkan ingin mahir memanah, ingin langsung jago memanah, ini tidak terjadi. Yang bagus itu adalah menikmati latihan dengan benar, niatnya benar, caranya benar. Menikmati proses capek, tangan, bengkak,、nah、itulah yang membuat kita memiliki prestasi. Orang yang tidak menikmati proses biasanya sulit berprestasi. Karena dia akan Bahasa Sundanya Hejotihang Tau Hejotihang?、Um, Angat-angat <tuh> ayam Jadi dia tidak akan konsisten Tidak akan Bisa i s t i q o m a h Karena yang paling penting itu Seperti air menetes Terus menerus menetes Batu akan bolong Menghapal Quran Yang harus dinikmati itu adalah proses menghapalnya Kalau kita menikmati proses menghapal Maka hafal itu adalah hadiah dari Allah Jelas? Kalau kita ingin segera hafal Ingin segera bisa Dan tergesa-gesa tidak menikmati proses Malah tidak akan berhasil Karena bagi kita yang dinikmati adalah Perjuangannya ini Para pejuang dulu di zaman Rasulullah ikut bertempur. Kalau tujuannya hanya kemenangan peperangan, berapa banyak yang wafat sebelum menang. Tapi proses perjuangan itulah yang menjadi nilainya. Kalau menang perang itu tujuan utamanya, maka yang meninggal sebelum perang berarti dia tidak menikmati dong. Tapi kan dinikmati, itu menjadi suhada y yang masuk s u r g a tanpa h i s a b Makanya nikmati proses, nikmati saat sekolah, nikmati latihan, nikmati harus disiplin, nikmati harus belajar, nikmati harus s a u m nikmati harus tahajud. Orang yang menikmati proses, perjuangan dan pengorbanan dinikmati, ah dia yang berpeluang berhasil. Coba Kita latihan berkuda Orang yang tidak menikmati latihan berkuda Kira-kira akan berlatih lagi atau tidak Jawab tidak. tidak Kalau tidak berlatih jadi mahir berkuda atau tidak? tidak Begitulah Jadi kita harus mulai Tapi harus jelas dulu sasarannya Sasarannya jelas Kemudian fokus dan berlatih. Dengan istiqomah itu akan pegal. Akan ada biaya. Akan kejepret oleh busur panah. Akan bengkak disini, disini sakit. Makin sering latihan, biaya keluar. Tenaga keluar, waktu keluar. Nikmati. Jangan heran kalau suatu saat kita jadi mahir memanah. Ada seorang pemanah 150 meter tuh. Di Korea. Memanahnya ke atas. Dan kena Apa rahasianya? Sehari minimal seribu kali memanah. Begitulah. Capek, pegel, putus, dan sebagainya. Tapi akhirnya dapatkan hasilnya. Itu duniawi. Itu hanya masalah panah memanah. Apalagi kesuksesan akhirat. Kita ulangi. Apa tujuan tertinggi kita? Tujuan tertinggi kita adalah kita, Allah Tuhan kita, Allah yang mengurus kita setiap saat, yang maha baik, yang maha penyayang, yang menghadirkan kita di dunia dan mencukupi semua keperluan kita serta menutupi aib dan dosa kita. Jelas itu tujuan tertingginya. Supaya berjumpa Allah di sorga nanti Ini tidak bisa dimiliki kecuali oleh orang yang beriman Maka kita harus berusaha masuk sorga Kita tuh penduduk dunia atau aslinya penduduk sorga Aki Adam, Neneh Hawa itu ahli sorga Episodenya dunia ini mampir Jadi Kita di dunia harus sadar, ini adalah tempat mampir, bukan tujuan kita. Dunia adalah tempat kita berbekal, tempat kita berjuang, target kita kembali ke sorga. Harus jelas, hadirin, karena di akhirat nanti ada dua tempat, neraka dan sorga. Dan ini hak, ini benar. アラオランティダプチャイアカパデソーガダナラカディアティダカンプニアタゲティアンブナダラミドキニキニキマタンタルブサデソーガダラブルジュンパディアンアオラソバナワタアラリドニアタンパッマンピッジャンアンハビシャビシャンウントクウ どういうことか、どういうことか、どういう p とか、どういうことか、どういうことか、n う a うことか、どういうことか、a ういうこ i か、i ういうことか、どういうことか、どういう a とか、どういうことか、どういうことか、どうい a ことか、どういうこと k どういうことか、どういう a とか、n う a う i とか、どういうことか、どういうことか、i ういうことか、どういうことか、どういう a とか、どういうことか、どう l a こと i ど a いうことか、どういうことか、どういうことか、どういうことか、どういうことか、どうい r ことか、どういうことか、どういうことか、どう n うことか、どう tapi kalau semua berusaha keras menginginkan presiden yang baik dan soleh, walaupun tidak jadi presiden, tapi niat dan perjuangannya sudah jadi nilai. Tidak mungkin semuanya kaya, tapi kalau niat menjemput rizkinya dengan cara yang benar, dan melakukan jemputannya juga dengan cara yang benar, maka sudah jadi kebaikan untuk bekal akhirat, walaupun mungkin uangnya tidak banyak. Tapi perjuangannya Jadi amal soleh Uh, Kalau orang sudah jelas Tujuan akhirnya adalah sorga Jumpa dengan Allah Dunia tempat berjuang Kita akan menikmati di dunia ini Karena nikmatnya dunia adalah Ya perjuangan seperti ini Halo Jelas tidak nih Baru masuk sekolah untuk Urusan n t u u k akhirat Ya n g gak apa-apa Harus jelas, kita cari pahala supaya kita bisa pulang, karena belum tentu panjang umur. Ada tidak santri kita yang meninggal waktu muda-muda di sini?、Stad? Ada, SMP ada yang meninggal, SMA,、ada. alhamdulillah, eh alhamdulillah, innalillah ya. w a i n n a i l a h i r a j i n Semuanya ada waktunya, <tuh> kita belum tentu panjang umur. ペンゲンジャディサジャナ、ブルムタント、ムンキン、ナギクリア、ディアンビル、アディカアジュガ、バギト、メニングアルビアワー、ディバディンカカネ、ディバディンイブババニア。ディダパーパカパンポンキタメニングア、ロスローカンスダンアシガンバラン、アダシュバコタクロスルトムンガンバラン、インアダガリシュアンパンジャン、インアダラ、カイインアン、チタチタ。 Yang kotak ini adalah batasan umur kita. Ada garis-garis. Nah inilah episode ujian-ujian hidup yang akan kita jalani. Nikmati. Nikmati letihnya. Nikmati prosesnya. Nikmati perjuangannya. Karena bagi kita semua itu bekal untuk pulang kita. Jelas? Kalau orang menyadari ini lebih enak. Sakit. Nikmati. Sebagai proses bekal pulang kita Digugurkan dosa, dilipat gandakan pahala Jadi makin banyak ingat Allah, makin banyak doa Makin tahu orang-orang yang dijadikan oleh Allah Penolong kita, m a s y a Allah Sehat, jadikan bekal pulang kita Makin sehat, makin kuat ibadah Makin banyak b e r a m a l soleh Makin banyak nolong orang, makin banyak belajar みんなで言うことは、言うことは、言うことは、言うことは、言うことは、言うことは、言うことは、言うことは、言う e とは、言うことは、言うことは、言うことは、言うことは、言 d ことは、言うことは、言うことは、言うことは、言うことは、言うことは、言うこは、言うことは、言うことは、言は、言うこと Tapi kalau cari keridoan Allah, jadi juara atau tidak, dapat piala atau tidak, dia sudah menang. Begitulah. Siapa yang menang? p r a n c i s atau Kroasia? Nah, nonton berarti ya. Bayangkan kalau, kalau hanya mati-matian cari piala. Siang malam ngejar-ngejar bola. Kita cari adalah keridoan Allah subhanahu wa ta'ala. Siap? Siap? Kita cari keridoan Allah. Selama di dunia ini, yang penting bagi kita adalah apa yang Allah sukai, Allah ridho ke kita. Itulah tujuan pokok selama aktivitas kita di dunia ini. Bukan harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, kekaguman orang, pujian. Itu cuma topeng. Allah nanti kasih topeng kita beragam. Casing beragam. Tapi Allah ridho atau tidak itu yang paling penting. Apa、uh, target antaranya? Karena dunia ini harus punya target. Dan Allah merahasiakan hidup kita. Targetnya adalah husnul khotimah. Kapanpun kita mati. Kita harus berusaha keras husnul khotimah. Akhir yang baik. Supaya akhirnya baik. Maka kuncinya. Setiap saat harus berusaha keras Punya niat baik Dan punya cara baik Begitu s aja Tujuan kita jumpa dengan Allah Jumpa dengan Allah di sorga Selama di dunia apa yang dilakukan Kita harus berbuat baik Berbuat baik itu cirinya dua Niatnya benar, caranya benar Supaya apa? Supaya pas takdirnya mati Mati kita mati baik Karena n g gak bisa kesana tanpa kebaikan tanpa husnul khotimah kalau tidak husnul khotimah nggak bisa pulang makanya mikir baik ngomong baik mendengar baik berbuat baik berhati baik dalam situasi apapun juga kejadian apapun jangan keluar dari kebaikan siap siap apapun yang terjadi Tetap kita jadi orang baik. Wah, bagaimana kalau di dalam peperangan apakah harus baik? Tetap adil, tidak ada zolim. Karena dalam Islam tidak mengenal kezoliman. Sekalipun di dalam pertempuran. Karena bagi kita pertempuran bukan perkara menang dan kalah dalam perhitungan orang. Karena itu dipergilirkan oleh Allah. Tapi perkara benar-benar berakhlak tidak a k Niatnya lurus tidak Caranya benar tidak Menang kalah mah milik Allah Allah yang mempergilirkan Betul? Betul. Tapi bagaimana jadi amal soleh Itu adalah tugas kita Ada-ada sekalian Tidak mungkin di sekolah ini bintang kelas semuanya Pasti Dibagikan oleh Allah Ada yang IQ nya 90 Ada yang 100, 110 Ada yang 120 itu n gak g pesen Itu Allah yang Tapi apakah k e p a n d a i a n ini Membuat dia dekat dengan Allah atau tidak Membuat dia manfaat Untuk orang atau tidak Itulah tugas kita Berapa banyak orang yang Pinter tapi n gak g ingat Allah Dan p i n t e r n y a jadi kejahatan Berapa banyak Orang yang pintar Tapi p i n t e r n y a jadi egois Harusnya gimana、ah, Kalau ditakdirkan pintar Gunakan kepintaran ini untuk mendekat ke Allah Dan gunakan kepintaran ini untuk manfaat untuk umat Kalau ada-ada yang ditakdirkan pinter oleh Allah Ajari teman-temannya Kira-kira jadi bodoh, nambah bodoh atau nambah pinter? Pintar. Pintar. Nambah pinter Kalau kita ngajarin berbagi ilmu dengan teman Kita dimakin digolongkan ahli syukur Ditambah nanti ilmunya oleh Allah Selain jadi amal Tapi teman saya, a、ah, nanti jadi saingan. Pilih, mending punya saingan yang bodoh atau mending punya saingan yang pintar. Jawab. Orang dikejar anjing, anjingnya pincang, ompong, dan rabun. Kira-kira kita cepat tidak larinya. Bandingkan dengan dikejar oleh anjing doberman. Yang otot kawat, balung besi, leher beton. Dan giginya bagai gergaji. Kira-kira lari kita pelan atau cepat? Nah, begitulah. Ajarin teman-teman supaya pintar. Kita bakal lebih pintar. Balap karung sendirian coba. Di lapangan. Karungnya karung putih. Dan malam jam 2. Coba apa yang terjadi. Berprestasi tidak Ditangkap dia ya kan Balap karung lawan TK Walaupun juara Tidak ada harganya Ayo ajarin teman Supaya teman-teman kita pintar-pintar semuanya Berbagi ilmu Aneh tapi nyata kita akan Jauh lebih ingat, lebih pintar lagi Karena Allah Memberikan tambahan karunia Bagi orang yang bersyukur Jelas ada-ada sekalian Kepada seluruh santri dan pelajar yang hari ini sekolah, luruskan niat yang kita cari cuma satu: a l l a h u m a i n i as alu karido, wa wal jannah. Kita cari keridoan Allah dan nanti cari sorga supaya bisa berjumpa dengan Allah. Selama di dunia ini, jangan terkecoh oleh hasil, tapi fokus. Agar semua aktivitas kita jadi amasoleh. Siapa tahu kita mati lagi sekolah, mati lagi kuliah, mati lagi bekerja. Jangan silau dengan duniawi. Punya target dunia boleh tapi silau jangan. Karena yang kita inginkan belum tentu yang terbaik bagi dunia akhirat kita. Tapi silau lah dengan apa yang Allah sukai. Karena apapun yang Allah sukai pasti baik untuk dunia akhirat kita. Ah、menikmati punya target yang jelas s e l a m a t m e n i k m a t i fokus dalam segala sesuatu urusan dan s e l a m a t menikmati disiplin karena hanya orang yang disiplinlah yang akan ditolong oleh Allah tiada prestasi benar t, t, t, t, t, t in、ah. i a ス a prestasi タ a ー、p a d i s i p l i n t i プレス k e s u k s e s a n tanpa disiplin tiada k e m u の i a a n t a n p a d i s i p ー、i n tiada k e b a の a g i a a n tanpa d i s i p l の n tiada kesehatan tanpa disiplin t i a d ー、kekuatan tanpa disiplin disiplin itu indah disiplin itu berkah disiplin itu ibadah disiplinlah yang mendatangkan karomah kepada s e ロ u a p e l a ン a r d イ m a n a p u n y a n イ m e n コ i m a k dan kepada ア u r u g u r u pengurus s e k o l サ h b e r イ o m b a l o m b a l a h menjadi tauladan k a コ e n a pendidikan itu diawali dengan k e t e l イ d a ー a n para g ング u n y a para penyelenggara pendidikan. Kalau ingin santrinya disiplin, muridnya disiplin, guru dulu yang disiplin. Kalau ingin muridnya berakhlakul karimah, guru dan pengelola sekolahnya harus berakhlakul karimah. Kalau ingin murid-muridnya semangat, gurunya semangat, awalilah dengan keteladanan. Karena pendidikan itu diawali dengan keteladanan. Gagal di dalam memberikan keteladanan, maka sebaik apapun kata-kata kita akan rontok kata-kata itu. Dirontokkan oleh buruknya keteladanan. Terima kasih dan bagi para orang tua, Berlomba-lombalah menjadi tauladan dan keluarkan doanya. Karena doa orang tua luar biasa, Didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Apalagi orang tua yang gigih, Meminta ampunan Allah, Gigih memperbaiki diri, Gigih dalam ibadah, Semoga sinergi antara semangat murid, Sekolah dan orang tua, マシャオアロー、イネアカンブルブワ、フンデディカンキター、フンディディカンインディブルカーヒー、アロー、フンディガンキバイカンマリンパ、ダンラングンキバイカンエシャンペディアヘラトナンティ。リマカシー、スモガバニャキキマ、ニアトロス、イッティアーバナー、ダンタワカウカパダアロー。ハスブナロー、ワネアマルウァキル、ネアマルマウラ、ワネアマルナシー。リマカシー、アディレン、オンマアフ、アルハンドゥルイラ、サラムアレイコンマラマトロー、ワバロカートン。